Yo kita berikan tepuk tangan tiga lagu spesial Untuk para big boss yang pakai kuning-kuning Rere Amora Mounada Nada. langit semalam bumi Baju langit semalam bumi Baju langit semalam banyak ya alhamdulillah oke okay, siang ini bareng-bareng monota di acara pesta laut blok wetan desa bajing madura kecamatan sarang tahun 2018